Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Kamis 16 Agustus 2018 dibacakan Ardian Pemerintah kenaikan anggaran pendidikan 2019 menjadi 4879 triliun. Rupiah. Mabes Polri bantah nama yang beredar sebagai pengganti Pimpinan KPK diminta menyelesaikan polemik rotasi jabatan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram D.F.M. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Luxmame, dan Radio Amanda 104 FM Saking Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram D.F.M. Sudarlun Presiden Jokowi Dodo mengatakan pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, namun juga investasi sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas. Kualitas SDM yang baik dipupuk dengan pendidikan yang baik. Jokowi mengatakan pemerintah mendorong berbagai terobosan kebijakan meningkatkan kualitas SDM yang mampu bersaing di dunia internasional. Salah satunya dengan meningkatkan anggaran pendidikan untuk 2019. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 20 dari belanja negara. Dalam era PBN 2019, anggaran pendidikan direncanakan Rp487,9 triliun. Rupiah. Jumlah ini naik 9,86 persen dibanding anggaran tahun 2018, mencapai Rp444,1 triliun atau meningkat 38,1 persen dibanding realisasi anggaran pendidikan 2014. Jokowi mengatakan selama ini pemerintah telah memberi bantuan pendidikan dan beasiswa dari jenjang prasekolah hingga jenjang pendidikan tertinggi, terutama bagi yang kurang mampu. Sudalun Kepala Biru Penerangan Masyarakat Depisi Humas Mabes Polri Brigjen Muhammad Iqbal mengatakan nama calon wakab Polri pengganti Komisaris Jenderal Safrudin yang selama ini beredar hanyalah isu belaka. Seperti diketahui, Komjen Safrudin telah meninggalkan jabatannya sebagai Waka Polri dan diangkat menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejarah bukmarin. Kemudian santer terdengar bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz yang akan menggantikan Safrudin. Akan tetapi, Bal mengatakan belum ada nama calon secara resmi. Iqbal menyebut siapapun yang dipilih nantinya pasti memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menjalankan tugas dan memberikan kontribusi kepada Polri. Menurut Iqbal, nama waka Polri yang baru sudah diajukan oleh Kapolri Tito Karnavian kepada Presiden Joko Widodo dan sedang dalam tahap pembicaraan. Jadlon mantan penasihat KPK Abdullah Heha Mahua berharap pimpinan KPK dan jajarannya menyelesaikan polemik rotasi jabatan yang dikritik wadah pegawai KPK. Wadah pegawai KPK yang mengkritisi kebijakan pimpinan dalam proses rotasi sejumlah jabatan, direktur, kepala biru dan kepala bagian di internal KPK. Wadah pegawai menilai rotasi yang dilakukan tidak transparan. Abdullah ingin seluruh jajaran KPK solid demi fokus pada agenda pemberantasan korupsi. Ia melihat ada masalah yang terjadi di internal KPK terkait rotasi jabatan. Abdullah mengatakan dalam kepemimpinan di KPK harus mematuhi standar operasional prosedur, kode etik, dan aturan yang ada. Ia juga mengatakan pimpinan memiliki disreksi terkait rotasi jabatan, namun penggunaan disreksi harus hati-hati dan mematuhi koridor aturan yang ada. Abdullah juga menekankan pentingnya keahlian, etika, pengetahuan, dan transparansi bagi seluruh jajaran KPK. Darlun KPK kembali memanggil adik ini ke Kusherawati Ike Rahmawati Kamis Pagi. Ike diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penerimaan suap untuk pemberian fasilitas perizinan dan lainnya di lapas suka miskin Bandung yang melibatkan suami ini ke Fahmi Darmawansyah. Ike tampak mendatangi gedung merah putih KPK sekitar pukul 09.45 waktu Indonesia Barat. Ia langsung memasuki lobi gedung dan menunggu selama 15 menit sebelum menuju ke lantai 2 gedung KPK. Suruh bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Ike diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fahmi Darmawansyah. Dalam kasus ini, kepala lapas saat itu Wahid Husin diduga menerima suap dari terpidana Fahmi Darmawansyah. Fahmi diduga menyuap Wahid Husin agar diberikan fasilitas dan kemudahan yang seharusnya tak didapatkan. KPK menduga Fahmi dibantu Hendri Saputra dan Andri Rahmat dalam jalankan aksinya menyuap Wahid. Hendri adalah tersangka wahid sementara Andri adalah napi kasus pidana umum yang berstatus tahanan pendamping suap yang diberikan berupa uang dan dua unit mobil. KPK menyita dua unit mobil dan uang total 279.920.000 serta 1.410 dolar Amerika Serikat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Berlun kandidat calon wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi Rabu kemarin. Ia tiba di Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kiai Ma'ruf tiba di Bandara Jeddah menggunakan penerbangan pribadi dari Jakarta. Ia mendarat sekitar pukul 14.00 waktu setempat dan keluar dari Terminal Kedatangan Internasional Bandara KIA yang letaknya sekitar 1 km dari Terminal Haji. Kiyai Makrub datang ditemani sejumlah anggota keluarganya Di terminal, Kiyai Makrub disambut Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuf, Abi Gabriel, dan Konjen RI di Heri Saripudin. Di Jakarta, Kyai Makrub memang telah menyampaikan rencana kedatangannya. Makrub Amin tidak banyak menyampaikan informasi terkait dengan rencana berhaji. Menurut sejumlah ajudannya, Makrub tidak berkenan diwawancarai hingga selesai ibadah haji. Sudarlun beredarnya foto jamaah haji membentangkan spanduk dengan hashtag 2019 ganti presiden di tanah suci menjadi ramai di tanah air. Hal tersebut diketahui setelah beredarnya foto di media sosial Facebook yang diunggah oleh fanpage kata kita. Dalam unggahan tersebut terdapat dua foto sekelompok orang berpakaian haji membentangkan spanduk berbau politik yakni hashtag 2019 ganti presiden. Selain spanduk dalam salah satu foto terlihat seorang laki-laki mengenakan kaos dengan tulisan yang sama. Dalam unggahan foto yang diberi judul Haji Nafsu itu, sang admin Penpek menyebut bahwa mereka merupakan jamaah haji asal Kabupaten Majalengka. Unggahan itu kontan mengundang reaksi dari warganet Majalengka. Selain di media sosial Facebook, unggahan itu juga ramai dibicarakan di sejumlah grup WhatsApp. Namun kepala Kemenang Kabupaten Majalengka Yayat Hidayat melalui kasih Penyelenggara Haji dan Umrah Kiki Basuki mengatakan rombongan jemaah haji asal Kabupaten Majalengka masih di Mekkah bukan di Madinah. Dari newsroom Serambi Tanjung Permai berita malam edisi Kamis 16 Agustus 2018.